Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahiasalamualaikusayyidina Muhammadi waalaikumsayyidina wa Muhammadi. Saya mau bertanya, boleh ya, mengenai orang yang tidak solat atau meninggalkan solat, apakah itu saya dengar dari Majelis Ulama? Maka akan berdampak bagi lingkungannya, sehingga. 70 orang atau 75 saya kurang faham mohon penjelasannya seperti apa Terima kasih itu saja pada saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. tentang orang yang tidak sholat ada berita kalau orang yang tidak sholat nih, imbasnya sampai 70 kiri kanan tidak ada, tidak ada itu semuanya tidak ada riwayat yang demikian Imbasnya memang betul Imbasnya akan kena kepada orang yang membiarkan mereka tidak sholat tanpa mengingatkannya Imbasnya ikut berdo berdosa karena tidak amar ma'ruf, tidak nahi bongkar Dan memang akan dicabut rahmat Disebutkan juga bahwasannya Jika satu rumah ada orang yang tidak sholat nah, Jika ada orang di rumah tidak sholat Menjadikan hilangnya keberkahan rumah tersebut Memusibah Jangan sampai rumah kita ada orang yang tidak sholat karena dia orang yang melakukan pelanggaran yang sangat besar Di hadapan Allah SWT Adapun pun kalimatakan menjadi tujuh pulang yang tujuh tidak tahu kirikan. Tidak dari riwayat yang dibikin itu. Yang jelas itu dosanya sangat besar. Di hadapan Allah SWT. Dan menjadikan hilangnya keberkahan dalam rumah tersebut. Jika ada orang satu saja tidak sholat. Maka jangan sampai di rumah kita ada pembantu yang tidak sholat. Orang kerja dengan kita tidak sholat. Jangan anda mengusir keberkahan di rumah kita. Na'udzubillah apalagi jika itu adalah orang yang berada di bawah naungan kita berarti dia diam diam telah menabungkan dosa untuk kita Anda punya membantu sepuluh, dua tidak salat ketahuilah dua yang tidak salat itu diam-diam akan mengganggu sujud Anda Anda sujud Allahu akbar tak tahunya dia numbangi salat menambangi dosa meninggalkan salat Tiba-tiba di hadapan Allah Besar, tak tanya kita ikut masuk neraka, Gara-gara punya dua pondantu tidak solat. Karena apa? Waktu luqman rohin, waktu an rohiyatih. Setiap dari kalian adalah punya tanggungjawab akan ditanya oleh Allah terhadap apa yang semua yang di bawah naunganmu. Jika mereka tidak solat, kau akan ditanya. Kenapa kau tidak ajar dia solat? Kenapa tidak kau beri kesempatan solat? Kenapa kau biarkan dia tidak solat? Apa alasanmu? Sementara kekuasaan ada di tanganmu, bekerja kepadamu, engkau yang berikan gaji kepadanya. Engkau bisa menghentikan dia bekerja sewaktu-waktu. Kalau Biasanya adalah urusannya juga urusan kemaksiatan lagi. Kalau saya usir, tidak ada yang susah cari orang bekerja. Lain ini sudah keyakinanmu yang hilang lagi. Keyakinanmu kepada Allah sudah hilang. Ini yang dibahas oleh Imam Bozali tadi. itu ya ini. Makanya tidak yakin. Kalau seandainya anda menghentikan orang yang tidak sholat untuk mengganti yang tidak sholat saja, susah. Berarti yang rusak adalah keyakin keyakinannya. Hentikan dia yang tidak sholat, suruh sholat, selagi tidak mau suruh lagi, selagi tidak mau suruh lagi, selagi tidak mahu yasudahlah, tidak ada hubungan antara aku dengan engkau sebab aku takut kepada Allah. Lalu siapa yang bekerja nanti? Ada lagi yang bekerja. Jangan khawatir, pasti ada. Kalau ternyata belum ada yang kerja, Allah cukupkan dengan orang yang tersisa saja. Tapi jangan sampai kita takut melakukan satu tindakan untuk memberikan hukuman. Hanya takut tidak ada yang bisa bekerja di rumah kita, maka sebetulnya yang kropos adalah keimananmu. Berarti diam-diam melanggar apa yang dikatakan Muazzali seolah-olah mengatakan Berjalannya usahamu itu karena orang-orang itu nah, ini. Karena orang-orang itu bukan karena keyakinanmu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan itu musibah. Dan itu banyak dirasakan. Makanya kami sampaikan tadi banyak orang ngomong percaya kepada Allah, tapi ternyata di dalam urusan-urusan seperti ini menjadi lemah keimanannya. Pembantu tidak menutup aurat. Susah puya. Tidak ada. Cari pembantu. Susah. Memangnya manusia semuanya pada melanggar Allah. Seolah-olah tidak ada lagi. Ini adalah juga yang merusak keyakinan kita. Dan dengan ketegasan tentu Allah akan kirim. Mustahil tidak Allah kirim. Yang menjadi masalah adalah setan akan mengikuti cara berfikir kita. Keraguan-raguan kita akan diikuti oleh setan. Memang dulu mikir... Biarpun sekarang, kadang-kadang juga masih ada yang melanggar, tapi harus dikasih ketegasan. Dulu waktu misalnya, waktu pertama kali bangun pondok itu, itu mencari tukang yang sholat itu kok susah banget. Sebaik kita waktu itu, minta tolong kepada teman-teman yang bekerja di rumah makan, yang ada di Cirebon sana, untuk mencarikan tukang yang dari Cianjur. Tukang dari Cianjur. Akhirnya, Betul. ahli sholat dan sebagainya. Itu pun kita hanya dapat dua atau tiga tempat waktu itu. Akhirnya, ya Allah, mencari di Cirebon, dapat tukangnya sholat, tapi kenaiknya susah sholat. Kenaik sholat, tukangnya tidak sholat. Bingung, ya Allah. Masa tukangnya alih neraka semuanya di sini? Kan tidak mungkin. Akhirnya suatu ketika ada orang mau membantu membangun pondok sama membangun masjid waktu itu. Akhirnya kita nyerah, kalau saya cari tukang susah. Sudah kalau susah cari tukang, sudah dah. kita bikin undang-undang saja. Pokoknya kalau ingin bangun di sini, syaratnya yang kerja harus sholat. Saya kasih komando sama yang membantu. Saya tidak mau resiko. Pokoknya kalau tidak sholat, tidak usah bangun pondok, tidak usah bangun masjid. Lebih baik tidak usah punya pondok, tidak usah punya masjid. Daripada punya masjid, punya pondok, saya masuk neraka gara-gara ada yang tidak sholat. Akhirnya mereka cari tukang, rumahnya sudah dikasih tahu tukangnya harus sholat. Sudahlah saya tidak mau nyari sudah. Pokoknya harus sholat pakai undang-undang. Tadahnya waktu bekerja di hari pertama kita ngelihat, ya Allah di bawah terik matahari orang sholat berjamaah jajar itu, ah masya Allah. Berarti praduga bahwasanya tukang masuk neraka semua hilang. Berarti banyak tukang ahli surga. Akhirnya bekerja, ya bekerja sholat mau tidak mau, ada peraturan yang nakal juga masih ada, waktu itu ada yang nakal tukang apa itu disuruh sholat mesti mojo sana dua orang tiga orang mojok ke sana pergi sana ada salah satu anak kita yang punya orang yang gak mau sholat punya nasihati yang baik tetap dia mau mungkin nasihatmu salah kalau nasihati sekalian kasih sarung kan begitu dikasih sarung pun subhanallah, paling enggak kan 40 ribu diambil sarungnya ya Memang dasar pengen melanggar Allah, enggak. Sarung tidak diambil juga tetap tidak so, sholat. Repot. Telepon lagi, kita lagi di bongkar waktu itu. Gimana bu ya dikasih sarung pun tidak dipakai juga tidak so, sholat. Paling tidak diambil sarungnya sholat sekali kan dapat 40 ribu berbohong ya. rupanya dia memang orang jujur, jadi tidak mau bohong dia. Sudah kalau begitu bilangi saja bahwasanya kalau kerja di sini harus sholat. Tapi dia juga ngerti waktu dia yang ngundang ke sini bukan Buya Yah yang ngundang. Dia enak ngomongnya. Saya di sini enggak kerja dengan Buya kok, saya dengan Pak yang punya bangunan itu. Wah, pintar ngomong riye. Ya, Berarti betul ngajak saya Buya berpikir. Kalau begitu langsung saja kayak yang punya pembangunan saya enggak mau repot dengan dia. Tak taipun, pembangunan tolong dihentikan saja karena ada dua orang tidak sholat Saya enggak mau masuk neraka. Oh, langsung di dianu didatangi dia kalau tidak sholat nanti keluar semuanya. Akhirnya ya besoknya jadi so sholat, mau tidak mau, mau Dan punya peraturan kok peraturan menjadikan mereka selamat kok memang proses semuanya itu sehingga sampai hari ini kalau mau kerja di Bondo harus sholat kalau tidak sholat kita tidak, kalau sampai ketahuan betul saya tidak butuh dengan orang yang tidak sholat, karena saya tidak mau masuk neraka katanya ada yang jadi ulama, jadi ustadz dikirim ke sana kemari tapi ada yang satu saja tidak sholat, bisa saja saya masuk neraka gara-gara satu orang ini dan saya yakin pasti dikirim yang sholat. Seandainya pergi tetap ada dikirim Allah, Allah Dan betul. Tapi waktu itu sempat, ya ini masalah keimanan. Mencari dua saja susah waktu itu. Bagaimana mencari waktu itu tukangnya sampai 60. Baik -baik. Cari dua saja ke sholat susah. Kita ini susah, susah, susah. Agar tapi setelah datang tukang, membuat peraturan pada sholat. Sampai hari ini juga ada nang, yang ada yang sholat. Ini pindah, ini ada saja. cuman tetap harus di, di deksi. harus ada yang yang yang lurusin lah, yang yang ngingatkan dan sebagainya, namanya tugas berdakwah kok. Akhirnya yang tidak sholat jadi jadi sholat. Bahkan salah satu yang tidak sholat itu, setelah itu kita baru tahu, bahwasanya akhirnya menanya gimana caranya masukkan anaknya ke pondok pesantren wah ini kan sudah naik pangkat jauh banget ini ya. Akhirnya gimana pondokkan di sini, ternyata. Kalau pondokkan ini, berbiaya dan mungkin anaknya masuk di pondok itu, nggak tahu siapa. It artinya apa? Tiba-tiba dia datang dan bertanya itu kan sudah perubahan dari tidak sholat menjadi sholat sampai pengen anaknya mbak baik sebab yang kami yakini setelah itu bahwasanya orang-orang itu tidak sholat itu bukan karena pengen melanggar Allah hanya karena nggak dibiasakan oleh bosnya kadang-kadang nggak -kadang enak sama bosnya kadang-kadang nggak -kadang diberi waktu sama bosnya sebab sebagian bos urusannya hanya kerja kerja kerja kerja kerja saya nggak mau tahu pokoknya harus jadi harus beres sehingga dia sudah biasa dengan begitu nggak enak mau sholat ini musibah padahal dalam hati kecil mereka sebenarnya rindu untuk salat. Insyaallah karena mereka adalah ahli iman. Jadi seperti itu, jangan sampai ada orang tidak salat, kalau salat menghilangkan keberkahan. Anda punya pegawai empat saja tidak salat dua. Waduh, masyaallah. Daftar masuk ahli neraka ini ngeri karena apa? Dia di bawah naunganmu dan tanggung jawabmu hilang keberkahan dan akan mendapatkan dosa benar karena di bawah naungannya. Wallah alam bisawab.